Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini Rabu 10 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah Tubuh melepu usai berobat pengacara asal Aceh di Jakarta gugat rumah sakit 10 miliar rupiah lebih Curi kambing dengan cara diracun memakai pisang, dua pemuda di Bidijaya Petani Aceh Singkil Hadang jalan menuju perusahaan perkebunan kelapa sawi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 Sedalun pengacara asal Aceh yang berdomisili di Jakarta, Muhammad Bashir, menggugat rumah sakit Royal Taruma, Jakarta karena merasa dirinya menjadi korban malpraktik rumah sakit tersebut. Sidang perdana gugatan berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Barat. Kuasa hukum Muhammad Bashir dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Karisma Usaha Mustika, LBH Yaskum, dalam sidang perdana mengatakan kejadian diawali pada 5 Oktober 2017. Saat itu Muhammad Bashir berobat di rumah sakit tersebut karena mengalami sakit nyeri otot di bahu kanan. Kemudian ia diarahkan kepada seorang dokter di bagian tulang dan sendi. Dokter tersebut memberikan pengobatan dengan injeksi di bahu serta diberikan obat-obat oral. Selanjutnya Bashir dianjurkan melanjutkan proses pengobatan dengan terapi pemanasan otot sebanyak 6 kali di bagian fisioterapi rumah sakit. Pada 14 Oktober 2017 korban kembali mendatangi bagian fisioterapi untuk terapi lanjutan. Pada terapi kedua ini, korban merasakan panas yang berbeda di bagian yang ditempelkan di alat terapi. Betapa kagetnya Muhammad Basir, setibanya di rumah sakit, ia mendapati bahu kanannya di bagian atas melepuh seperti terkena luka bakar dan mengeluarkan cairan berbau tidak sedap ketika lepuhan pecah. Sudah jumlah warga Cisingkil hadang jalan menuju perusahaan perkebunan sawit PT Delima Makmur hari ini. Pengadangan dilakukan warga yang tergabung dalam kelompok tani maju bersama dan suka damai. Mereka memarkir kendaraan roda 2 bermuatan bibit sawit dan kelapa di depan pos penjagaan milik perusahaan kawasan dusun Lai Tangga Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. Penutupan badan jalan lantaran petani tidak berkenan melintas areal hak guna usaha perusahaan menuju kebunnya di areal yang diketahui bernama SK4. Humas PT. Delima Makmur Ramatullah ketika dikonfirmasi mengatakan tidak mengizinkan petani melintas sebab areal SK4 yang ditanami warga masuk ke dalam HGU perusahaan. Sudahlun lagi sepeda motor Honda Beat BL4498DAJ menabrak mobil barang Mitsubishi Coal L300 BL8209RF di Jalan Nasional Medan Banda Aceh Gampung Tanjung Tok Blank, Aceh Timur, Selasa, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya M. Zulfikar, pengemudi Honda Beat, meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan teman yang diboncenginya Musni mengalami luka berat. Insiden kecelakaan berawal ketika Honda Beat yang dikemudikan M. Zulfikar berboncengan dengan Musni melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan. Tiba di jalan lurus Gampung Tanjung Tok Blank, Pengemudi Honda Beat yang memacu sepeda motor dalam kecepatan tinggi mendahului mobil di depan. Saat mendahului mobil di depannya, inilah korban menyenggol spion mobil tersebut hingga korban hilang kendali dan menabrak Mitsubishi L300 yang melaju dari arah berlawanan. Pengemudi dan penumpang Honda Beat tersebut terpental dan terseret di badan jalan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Berlun dua warga Kabupaten Pidi masing-masing NZ asal Kecamatan Pidi dan IK asal Kecamatan Pekanbaru selasa malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dibeku aparat polisi Polsek Pantiraja. Keduanya diketahui mencuri kambing milik warga Gampung Tu, Kecamatan Pantiraja. Kapolsek Pantiraja Ibtu Mahyudin mengatakan kedua pelaku spesialis maling kambing ini dibekuk berdasarkan laporan masyarakat Gampung itu kepada aparat polisi. Menjelang salat isa, Polsek Pantiraja melihat langsung kedua pelaku yang sedang melakukan aksi pencurian kambing dengan cara meracuni hewan ternak peliharaan warga menggunakan pisang yang dimasukkan karbit di dalamnya. Saat dibekuk, kedua pelaku sedang memasukkan kambing yang telah diracun ke dalam karung untuk dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BL4530PAU. Sudar Loon selain menetapkan mantan pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan seorang dokter rumah sakit medika Permata Hijau, Bimanes Sutarjo sebagai tersangka. Bimanes bersama-sama Fredrik menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan kasus IKTP dengan tersangka Setia Novanto. Penetapan tersangka Fredrik dan Bimanes disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Basaria mengatakan KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus ini. KPK meningkatkan status penanganan perkara dua tersangka yaitu F.Y. kemudian satu lagi B.S.T. F.Y. ini seorang advokat dan B.S.T. seorang dokter. Zderlun Majelis Hakim yang menangani gugatan perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan istrinya, Veronika Tan, menetapkan sidang perceraian pada Rabu 31 Januari 2018. Joce Sampaleng dari bagian Humas Pengedlan Negeri Jakarta Utara mengatakan, pihaknya akan segera mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak Ahok dan Vero. Joce mengatakan, jika tidak bisa hadir Ahok dan Vero diperbolehkan diwakili kuasa hukum mereka, Bila Ahok dan Viro ataupun perwakilannya tidak hadir, Hakim akan kembali melakukan pemanggilan. Ahok melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat pekan lalu. Pada persidangan pertama perceraian Ahok, Veronika Majelis Hakim akan menetapkan jadwal mediasi. Dari Newsroom Serami, Tanjung Permaiskian, Berita Malam, Edisi Rabu 10 Januari 2018,